Assalamualaikum, Sudarlun. Berita pagi edisi hari ini, Senin 6 Mei 2019 dibacakan Ardian Shah. Erdogan kembali undang takdir Feriza ke Turki. Polisi tangkap pembunuh di Bener Meriah. Harga bawang putih meroket hingga Rp 100.000 per kilogram. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM. Berita pagi ini juga bisa anda dengar di Radio City 9 Park, FM, 9 Mei. Radio Lausar 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takeengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Ceramdi FM. Dirlon kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Fiction bernomor polisi BL3285 LAV yang dikendarai Maulia Marhaban warga Desa Kaju Kecamatan Baitusalam Aceh Besar dengan mobil minibus Daihatsu Senia BH1758 KI yang dikemudikan Azhar. Kejadian laka lantas Bak Laga Kambing ini terjadi di kawasan Jalan Nasional Desa Karing Atu Kecamatan Indrajaya Aceh Jaya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dalam kecelakaan ini juga menyebabkan pengendara sepeda motor Yamaha Fiksin Maulia Marhaban mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kasat lantas Ibtu Iswandi mengatakan kejadian ini terjadi saat mobil yang dikemudikan oleh Azhar melaju dengan kecepatan yang tidak diketahui dari arah Melabuh menuju Banda Aceh. Sedangkan Maulia Marhaban memacu motornya dari arah Banda Aceh menuju Melabuh. Pengemudi mobil The Head dengan nomor polisi BH1758KI diduga sedang melakukan aktivitas lain, yaitu menyetel AC sehingga mobil tersebut masuk ke jalur sebelah kanan arah melabuh dan menabrak sepeda motor Yamaha Fiction yang dikendarai Azhar. Darulun Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui Kementerian Agama Pemerintahan Turki secara khusus kembali mengundang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 Anda sedang mendengarkan berita utama serambi BFM. Sudarlun pihak kepolisian akhirnya berhasil menguak kasus temuan sesosok mayat dengan kondisi mengenaskan di dalam parit di Gampung Widuh, Kecamatan Permata Benar Meriah, Rabu lalu. Kemarin tim Polres Benar Meriah dibantu di Treskrimum Polda Aceh dan Polres Biren membekuk seorang pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan.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 Dalam musibah ini, seorang awak kapal, Zaimar, 28 tahun, hilang saat berusaha menyelamatkan diri. Sedangkan awak kapal lain selamat setelah berenang ke pantai. Begitu juga dengan boat berhasil diselamatkan warga setelah sempat terseret arus ke arah pantai sejauh 300 meter dari lokasi kejadian. Dari informasi yang dihimpun, boat karam sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, bot dengan alat penangkap ikan jaring terjebak badai berupa angin kencang yang memicu gelombang besar. Di tengah amukan badai, bot berusaha masuk ke sungai melalui pintu muara Kuala Baru. Saat situasi genting itulah, awak kapal yang berjumlah delapan orang melompat menyelamatkan diri. Tujuh orang bisa menepi, kecuali Zaimar yang belum diketahui rimbanya. Darulun Kepolisian Republik Indonesia menyebut tim detasemen khusus 88 anti-teror kembali menangkap empat terduga teroris jaringan jamaah Ansarud Daulah, Lampung pada minggu 5 Mei 2019. Penangkapan empat terduga teroris berkaitan dengan penggerebekan yang dilakukan di Bekasi kemarin. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Dedi Prastio mengatakan satu dari empat terduga teroris tersebut terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan.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 Penetapan satu Ramadan melalui sidang isbat diambil melalui serangkaian pemaparan hasil data hisap dan pantauan Rukyatul Hilal yang telah dilakukan tim Kemenak di 102 titik di seluruh Indonesia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Senin 6 Mei 2019. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.